Mitra bisnis, lembaga penjamin simpanan berencana menurunkan nilai simpanan yang dijamin di bank dari dua miliar rupiah menjadi hanya lima ratus juta. Alasan utama dari penurunan ini adalah situasi ekonomi Indonesia belakangan ini yang dinilai stabil dan kondusif. Seorang pengusaha berkomentar, rencana ini akan merepotkan nasabah yang nantinya akan memisahkan dananya di berbagai rekening supaya tetap mendapatkan penjaminan. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Ketua Umum Perbarindo, Joko Suyanto. Pak Joko, apa komentar Anda? Ya artinya kan begini, ketika kita bicara penjaminan simpanan, sebenarnya motifnya adalah bahwa bagaimana ini adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat kan? khususnya bagaimana masyarakat、e, penabung maupun deposan itu merasa aman dan nyaman bertransaksi dengan bank, khususnya berinvestasi penempatan dananya di bank. Nah, oleh karenanya kalau、e, penjaminan ini diturunkan pasti ada dampaknya ya, khususnya bagi BPR. Kenapa, Pak? Kita mengetahui perkembangan pendanaan di BPR ini kan、e, salah satunya adalah karena DPR ini simpanannya termasuk yang dijamin sampai dengan 2 miliar oleh LPS. Nah tentunya kami punya k e k h a w a t i r a n bahwa dengan penurunan ini akan membuat dampak, khususnya kepercayaan masyarakat yang menurun terhadap penyimpan-penyimpan, yang khususnya penyimpan yang relatif agak besar. Gitu, Pak. Lalu apa yang akan dilakukan atau diharapkan perbarindo bila penurunan ini dilaksanakan? Ya semestinya begini, pertama kalau ada, ada dua hal kan, pertama diregulasi khususnya di LPS, kami tetap akan secara industri tentunya bagaimana kita mengupayakan mengusulkan kepada pihak-pihak terkait khususnya kepada LPS agar penjaminan di BPR ini、uh, sekurang-kurangnya sama dengan apa yang telah berjalan selama ini yaitu dengan simpanan sampai dengan 2 miliar itu dijamin oleh lembaga simpanan. Yang kedua tentunya kalau itu yang terjadi maka yang harus kita lakukan bagaimana kita melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa apapun isinya dicamin atau tanpa penjaminan pun sebenarnya, sebenarnya adalah sesuatu hal yang aman menyimpan di bank kan begitu. Tapi alternatif pertama itu yang kita tembus sebagai industri bagaimana kita tetap mengusulkan pada p a h a g a pihak ini untuk tetap khususnya jaminan,、eh, khususnya simpanan yang berada di b p r tetap dijamin dengan term c o n d i t i o n yang sama seperti sekarang ini sangat tentunya sangat,、eh, sangat, sangat mendukung salah satu bagaimana meningkatkan daya saing BPR ini, daya saing BPR ini salah satunya bagaimana、eh, diupayakan bahwa simpanan ini、eh, dijamin oleh, pem, oleh, oleh, oleh lembaga penyari s e m i l a n kan ドゥヴィキャンジョコスウィアンド、サイア・キキビジャイアン。